الحمد لله الحمد لله الذي أنزل القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان وأشهد أن لا إله من الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله الذي أرسله بالهدى ودين الحق يظهره على الدين كله ولو كره الكافرون اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق قاتل Wa la tamutunna illa wa antum muslimun Amma ba'ad Faya ibadullah Ittaquullah Fakat fa zamanit taqaf Ma'asyara muslimin Jama'a solat jumat yang dirahmati oleh Allah Marilah kita senatiasa berupaya Untuk meningkatkan takwa kita kepada Allah Tentunya kita berharap mudah-mudahan apabila kita berupaya meningkatkan takwa itu, maka seluruh amalan ibadah kita diterima dan pahalanya dilipatgandakan oleh Allah. Terlebih, wahai saudara muslimin, pada bulan Sofar ini mari kita tingkatkan sedekah kita. Penting sekali kita meningkatkan sedekah terutama di bulan Sofar karena dikatakan bahwa as-shadaqatu tadfa'ul bala sedekah itu bisa menolak musibah orang-orang terdahulu di zaman sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus atau di zaman jahiliyah itu banyak yang Beranggapan bahwasanya bulan Sofar itu adalah bulan banyak turunnya balak dan bulan cobaan. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala atas Nabi mengajarkan kepada umat Islam bahwasanya orang yang banyak shodokoh itu akan terselamatkan dari musibah-musibah, sebagaimana di dalam sabda Nabi tadi. As-sodakotu tadfaul balak Sodakot itu Bisa menolak Balak alias musibah Dulu Di zaman jahiliyah Banyak orang salah persepsi Khususnya Kalau bulan sofar Bulan sofar Menurut bahasa itu Banyak artinya Antara lain sofar Dikatakan kosong atau mungkin di dalam bahasa yang dikenal Di dalam kamus Dikarenakan sefir Sofar artinya sefir itu artinya kosong Zaman dahulu kala Kalau sudah bulan Sofar ini datang Maka orang-orang Arab jahiliah Lebih banyak pergi dari rumahnya macam-macam alasannya Antara lain Mereka berangkat perang Atau juga berangkat Untuk menghindari sesuatu yang Tidak diinginkan di dalam rumahnya sehingga nyaris rumah-rumah dari orang-orang jahilia itu banyak kosong karena itu diistilahkan bulan sekarang ini dikatakan sofar karena rumah-rumah penduduk orang-orang jahilia itu hampir nyaris banyak yang kosong maka diistilahkan dengan sofa ini masalah Ma muslimin karena mereka ada keyakinan-keyakinan yang salah Kalangan orang-orang jahiliyah mereka juga mengatakan takut kalau terjadi bala di rumah masing-masing maka mereka berpergian jauh-jauh. Kemudian dibantah oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis, beliau Shallallahu Alaihi Wasallam La adwa, wal tiarota, wal hamada, wal sofaru. Rawal Bukhari om muslim. La adwa kata Nabi la adwa tidak ada penyakit yang menular dengan sendirinya kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Ini memang tidak secara baku rentet dengan bulan Sofar tapi salah satu keyakinan orang jahiliyah bahwa penyakit itu pasti menular. Konon kalau ada orang yang sakit, begitu sakit panas, sakit apa sajalah, maka orang yang sakit itu dikucilkan. Bukan tambah ditolong Tapi tambah dikucilkan Maka Nabi Mengatakan atwa. Tidak ada hakikatnya penyakit itu yang menular Kecuali dengan izin Allah Adik kata setiap penyakit itu menular muslimin Tentu tidak ada dokter yang mau Mengobati orang sakit Itu bila mana setiap penyakit pasti Menular Tapi kenyataannya Kalau kita sakit, kita berobat Bahkan di rumah sakit atau di tempat dokter itu banyak orang sakit antri tapi tidak semua dokter yang melayani pasien-pasien yang antri itu tiba-tiba esok harinya tertular dengan penyakit parah pasien tersebut tidak demikian hakikatnya karena itu dikatakan la tidak ada penyakit yang menular kecuali dengan izin Allah wa la tiaroh wa la tiarata artinya tidak ada keterpengaruhan Nasib seseorang Dengan gerak gerik burung Sama dahulu kala Orang kalau mencari rezeki Itu biasanya mencari kemana Arah burung terbang Itu di zaman jahiliyah. Ada satu burung Yang diyakini Mungkin kalau di Jawa semacam burung gagak Atau burung bangau Dan lain sebagainya Maka di zaman itu kalau misalnya burung gagak itu pergi ke arah barat, maka orang-orang jahiliyah mencari rezeki ke arah barat. Kalau burung itu pergi ke arah utara, demikian juga orang-orang jahiliyah pergi ke arah utara untuk mencari rezeki. Maka keyakinan ini dibatalkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Walatia rota, tidak ada seseorang itu nasibnya tergantung dari gerak gerik burung. Walahamadah Dan juga tidak ada seseorang itu atau nasibnya Tergantung dari burung hama alias burung hantu Mungkin kalau burung hantu ini dulu di masyarakat Jawa pun Ada yang berkeyakinan kalau malam hari ada burung hantu yang hinggap Di rumah seseorang Pertanda rumah tersebut akan terkena musibah Bisa kematian atau kecelakaan dan lain sebagainya itu sebenarnya sesuatu yang tidak berlandaskan syariat sehingga dibatalkan oleh Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam walahamata dan tidak ada nasib seseorang yang tergantung dari burung hantu burung hantu adalah makhluk dari ciptaan Allah yang terbang kemana saja dan mereka atau burung hantu itu tidak ada kaitannya dengan nasib manusia itu yang benar demikian Apalagi zaman sekarang burung hantu Sudah dijual di pasar-pasar burung Dipelihara sama orang Dan masuk di rumahnya Banyak penduduk, penghobi Burung atau binatang-binatang peliharaan Andai kata burung hantu itu Benar-benar menjadikan penyebab kematian atau penyebab musibah Tentu orang-orang yang Berjualan burung hantu Atau pemelihara burung hantu Mereka lah miscaya yang akan Terkena mati terlebih dahulu Atau terkena musibah terlebih dahulu Tapi kenyataan tidak demikian Karena itu Nabi mengatakan Walahamata Tidak ada nasib seseorang itu Yang tergantung dengan Keberadaan burung hantu Walahsofarot Dan tidak ada juga Yang perlu ditakuti Dengan bulan Sofar Walahsofarot Karena itu kalau kita kedatangan bulan sofar, tidak perlu merasa ketakutan yang sangat sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang zaman jahili atau lebih dahulu, atau terdahulu. Karena mereka kalau sudah datang bulan sofar, mereka pergi jauh-jauh dari rumahnya atau menghindar dari bulan sofar tersebut. Padahal hal tersebut menjadi suatu yang unik. Padahal... Lari dari bulan Sofar itu menjadi suatu yang tidak masuk akal karena kemana kita pergi pun bulan Sofar akan tetap menyeliputi dan menyertai kita. Maka orang-orang Jahiliyah namanya saja Jahiliyah orang yang tidak mengerti syariat dengan benar. Mereka terlalu meyakini bahwasanya bulan Sofar itu adalah bulan yang sangat menakutkan. Disitulah. Mereka meyakini banyak musibah-musibah yang langsung terjadi. Maka, nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan solusi, yaitu beliau mengatakan as tu tadfaul bala. Sotakoh yang banyak itu bisa menolak bala. Bila mana keyakinan itu masih menghantui kita di bulan sufar ini, maka untuk menolaknya tidak perlu pergi jauh-jauh dari rumah yang khususnya untuk melarikan diri dari bulan sofar itu tapi cukuplah kita benar-benar banyak bersodako beramal baik bila mana mempunyai harta berkelebihan kita sodakokan kepada hak-hak atau kepada pihak-pihak yang uh, berhak menerimanya bila mana kita bukan termasuk orang yang mempunyai harta atau kekayaan maka sodako itu bisa berupa tenaga, pikiran, atau jasa dan lain sebagainya yang pasti dikatakan salah satunya tabas sumuga fi wajhi akhika sodakotun. Nabi berkata tabas sumuga senyummu fi wajhi akhika kepada saudaramu sesama muslim itu sodakotun. Termasuk dihitung sodako perbuatan baik itu adalah sodako membantu adalah sodako itulah surur menyenangkan orang lain adalah Sodagoh, masa muslimin itulah. Tata cara nabi solehulah aliulah sama mengajarkan kepada kita umat Islam. Kalau sudah datang bulan Safar, perbanyaklah sodagoh, perbanyaklah perbuatan baik. Mudah-mudahan pada bulan Safar ini kita dilindungi oleh Allah Subhanahuwataala dari banyaknya turun bala itu musibah-musibah, sehingga benar-benar kita dapat melaksanakan kehidupan kita ini dekat dengan, dengan Allah, beribadah kepada Allah, cinta dengan rasulullah. Perselawat kepada Rasulullah, cinta kepada surga, bersedekah untuk masuk surga, demikian dan seterusnya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini ada manfaatnya dan mudah-mudahan dapat diterima oleh semuanya dan diamalkannya. Allahumma amin. Ja'allallahu iyyakum minal faizin wa adkhalana wa iyyakum fi 'ibadissolihin wa razaqana wa iyyakum mahabbata sayyidil mursalin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. يا أيها الذين آمنوا دخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم أعدكم مبين صدق الله العظيم بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني نواياكم بالآيات بالذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم